mendukung kemerdekaan Palestina dan menyelesaikan permasalahan itu. Jadi pembahasan utama pada pertemuan itu adalah mendukung kemerdekaan Palestina dan menyelesaikan permasalahan Al itu. Alhamdulillah acara berlangsung secara lancar aman Dan beberapa pernyataan peserta di dalam lingkungan tersebut. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh membahas tentang akonumensi Tiga Tiga yang telah berlangsung di negeri kita kita memberikan apresiasi dengan terselenggaran dari arah tersebut dan ini merupakan kepercayaan dari beberapa negara UKI terhadap Indonesia. Dan sebenarnya Indonesia ini aman Cuma terkadang ada orang yang membuat tindak aman Duktinya apa? 56 negara lebih kurang Itu dapat berkumpul di Jakarta Dan kenapa ada gangguan tanpa berkumpul Yang kedua kepercayaan negara-negara ok kepada kita Jemaah yang berbahagia Tujuan OKI adalah memperkokoh solidaritas di antara negara otak Dan OKI ini, organisasi kerja sama Islam didirikan pada 20 September 2009 Berdasarkan deklarasi rapat, yaitu di Maluku, sebagai reaksi Pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tanggal untuk pusat 1999 khusus tahun 1929 Yang dilakukan oleh istri wisya hudibah Berarti bagaimana Masjid Al-Aqsa dibakar Kemudian bibak salah mungkin ada ilmi hamus dan Kemudian berdiam dalam masjid Al-Aqsa Tiang-tiangnya kemudian juga walauk-walauknya hamus Alhamdulillah kita mendapatkan Rukumennya Butuh Rukumennya Kemudian Tujuan Oki itu kerjasama dalam Bidang politik, ekonomi, sosial Budaya dan iptek. Kemudian mengetah Diskriminasi rasial dan segala bentuk Penjajahan Kemudian menciptakan suasana yang Orang dan saling Pengertian di antara negara Ini tujuan Dan perat Indonesia Itu sudah banyak Direalisasikan, sudah banyak Diwujudkan Tahun 1996 Indonesia menjadi Tuan-Tuan konferensi Tingkat Menteri Yang 24 di Jakarta, Berlangsung di Jakarta Kemudian tahun 3 Indonesia menerima mandat sebagai ketua Dalam Perundingan antara Moro dalam hal ini MNLF dengan pemerintah Filipina dan Indonesia menjadi juru Kemudian Indonesia memberikan kontribusi reformasi UHI sebagai wadah untuk menjawab tantangan radikalisme masuk di abad dua Jadi dari hal ini kita mendapatkan penjelasan, mendapatkan informasi Indonesia Hingga di ditingkatkan lebih lebih uh, baik lagi kemudian Indonesia mendukung Palestina Merdeka konversi jika tinggi luar biasa Oki yang kelima merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan menyelesaikan permasalahan Al-Qur al makanya di awal saya katakan Saya sebagai ketua kiswa menyampaikan apresiasi. Jadi ketika ditanya oleh beberapa wartawan, saya katakan kita memberikan apresiasi dengan terselenggaranya ceramah ini, karena ini adalah bagian dukungan kita, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia terhadap pemerintah bangsa Palestina. KTT ini dilatarbelakangi perhatian mendalam atas eskalasi kekerasan terhadap warga Palestina. dan pembatasan akses beribadah oleh Israel di al Quds. dan di dalam pertemuan sebelum ini saya juga sudah menyampaikan bahkan sehingga saya saya sudah sampaikan videonya bagaimana tentara Israel merangsit berupaya masuk ke dalam musim al-Aqsa dia menembaki orang yang berada dalam musim al-Aqsa dan itu berlangsung sampai meledus di terpapun al-Aqsa yang ketiga yang dimulai pada bulan Oktober tahun 2015 sampai sekarang belum berhenti. Kemudian, KTT luar biasa OIC mencanangkan Jakarta Declaration yang memuat sejumlah rencana aksi penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds. Jadi, akan dikeluarkan deklarasi dan itu sudah dikeluarkan deklarasi tersebut. KTT luar biasa di Jakarta, seluruh anggota organisasi Oki dari Asia, Afrika dan Timur Tengah akan diundang jadi semuanya diundang, ada di 56 negara peserta kemudian ada, ada pengaman dia juga diundang, tapi statusnya sebagai pengaman yaitu Rusia, Thailand, Afrika Tengah, dan Bosnia Herzegovina Jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadbir dari resolusi nyata dalam penyelesaian Palestina dan Al-Quds ada beberapa poin. Yang pertama adalah penegasan kembali posisi prinsip negara Abu Tawfi Yang kedua berkomitmen menjalankan langkah konkret Jakarta Declaration Kemudian terselesaikannya pendudukan ilegal dan kebijakan apartheid oleh pemerintah Israel. Ya, terselesaikannya pendudukan ilegal dan kebijakan apartheid oleh pemerintah Israel. Yang berikutnya lagi mempercepat proses perdamaian pihak yang bertikai. Nah, mungkin di sini nanti akan ada kontroversi. Ada perdebatan yang panjang bahkan Kispa pun juga mempertanyakan ketika dikeluarkan statement Dua negara dalam satu wilayah Nanti kita akan bahas itu Kemudian mengatasi situasi di Al-Quds Al-Sharif dengan opsi diplomasi Nah ini diantara agenda pembicaraan dan itu sudah bergulir dan itu sudah berlangsung Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Saya ulangi lagi Wilayah Palestine Ini wilayah Palestina, sebelah utara berbatasan dengan Lebanon, sebelah selatan berbatasan dengan Mesir dan Jordania Ini Gaza, kemudian ini tepi barat, dan ini Ramallah, pusat pemerintahan otoritas Palestina yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas Yang beberapa waktu yang lalu Menteri luar negeri Indonesia akan berkunjung ke Maralah Tapi tidak diizinkan oleh Israel Ini menegaskan ketika saya ditanya oleh wartawan Itu menunjukkan bahwa zonis Israel memang perilakunya seperti itu Yang kedua menunjukkan bahwa sebenarnya Palestina masih dijajah oleh Israel Padahal Indonesia akan meresmikan konsulat di Ramallah. tapi enggak bisa masuk. Nah, ini adalah Palestina 48. Orang Palestina mengatakan ini Palestina 48, tapi orang Israel mengatakan ini wilayah Palestina, uh, wilayah Israel. Makanya saya bertanya ketika dibulirkan diungkapkan statement Indonesia mendukung opsi dua negara dalam satu wilayah. Yang pertama yang saya tanyakan adalah Apakah Israel itu penjajah atau bukan? Ini mesti dikelirkan dulu Kalau Israel dikategorikan penjajah Maka sikap kita harus tegas sebagaimana konstitusi mengatakan. Silahkan lihat dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 Bahwa Indonesia anti penjajahan Oleh karena itu penjajahan harus dihapus dari muka bumi Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan Dan sampai sekarang masih tergantung Dan wajar dong sebagai rakyat kita bertanya Sebagai ketua kispa kita bertanya Status Israel itu penjajah atau bukan? Kalau dikatakan bukan penjajah Tidak usah repot-repot mengadakan ktt Berikan saja itu semua Tapi sepengetahuan saya Yang namanya Israel itu adalah penjajah Makanya ada kelompok perlawanan untuk meraih kemerdekaan Makanya Indonesia mendukung kemerdekaan Tapi dengan statement semacam itu kelihatan ambigu Kurang tegas menurut saya Yang kedua, kalau memang Dua negara dalam satu wilayah Kita ingin bertanya wilayah yang mana? Jangan-jangan nanti Ini wilayah Palestina Ini wilayah Israel dibagi dua Lantas Gaza bagaimana? Sebab ketika KTT kemarin Saya belum mendengar atau saya belum melihat Statement berkaitan dengan Gaza Padahal yang namanya Gaza ini adalah bagian dari Palestina. Ini wilayah Palestina Tapi tidak disinggung dalam konferensi kemarin Bahkan tidak ada statement untuk mencabut blokade terhadap Gaza yang sudah berlangsung 10 tahun. Makanya menurut saya ini rada aneh juga. Ngomong Palestina tapi wilayah Palestina tidak dibahas secara utuh dan menyeluruh. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja saya pampangkan gambar ini supaya kita tahu ini adalah wilayah Palestina. Kalau memang mau dibagi dibagi yang mana? ini masjid Al-Aqsa ini wulaih Al-Quds dan ini ada pintu-pintu masuk dan nama-nama dari masjid Al-Aqsa ini masjid Al-Jami' Al-Qibli Qubatul Saqra kemudian ini kalau kata orang Israel itu tembok keratapan padahal ini tembok buruk tempat buruknya Rasulullah SAW ditambatkan kaum muslimin solat di masjid Al-Aqsa Dulu Muslimin Sholat di Sama juga seperti kisah sholat Di Masjid Al-Haram Al Itu bebas Tapi kalau sekarang nggak bisa sembarangan Karena sudah dibagi Jam 7 sampai jam 12 Itu waktu diberikan kepada orang Yahudi Orang Islam nggak boleh masuk Dan tempatnya sekarang sudah dibagi Ini dampak dari penjajahan Dampak dari imperialis Dampak dari kolonialis Yang terjadi di bumi Palestina Ini kaum Muslimin sholat di Masjid aqsa sebelum Masjid Al-Aqsa dikuasai oleh zonis Yahudi. Umat Islam bebas ke sana. Bahkan dulu kaum Muslimin kalau mereka umroh biasanya dia singgah dulu ke Masjid Al-Aqsa. Sekarang kan juga ada Ustaz singgah umroh plus Aqsa. Beda bedanya di mana? Kalau dulu kaum Muslimin umroh plus Aqsa itu tidak dipersulit. Bukan dibawa todongan senjata Kalau sekarang masuk ke Masjid Aksa Harus izin Israel Kemudian harus ikut aturan Israel Bayar sama Israel Nanti akan saya lihatkan kepada jamaah Bagaimana akal-akalan Israel Saya tahu ada beberapa jamaah yang pergi Umrah Kelal Aksa Bahkan saya pun juga pernah diajak Cuman saya bilang Saya nggak tegaan saya juga Saya pengen solat di Masjid Aqsa dalam keadaan mulia, dalam keadaan merdeka. Kan ada dalilnya, ada rujukannya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, kalau kalian ingin berkunjung berkunjunglah ketiga tempat, Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid al Aqsa. Siapa yang solat di Masjid al Aqsa nilainya 500 kali dibandingkan masjid yang lain. Saya tanya kepada jamaah, solat di Masjid al Aqsa hukumnya apa? Secara fikih hukumnya apa? Apa pak? Sunnah. Sepakat? Berkunjung ke masjid asal hukumnya apa? Sunnah. Membebaskan masjid asal hukumnya apa? Wajib. Dalam kaidah hukum dahulukan wajib daripada yang sunnah. Jadi kita juga harus tahu, memang ada hadis nabi. Tapi saat ini kewajiban kita bebaskan dulu masjid asal. Boleh dibaca dalam sejarah ketika Masjid al-Aqsa dikuasai oleh tentara salib 88 tahun lebih kurang Bagaimana sikap dari Salaudin al-Ayubi? Yang dilakukan oleh Salaudin al-Ayubi dalam melakukan mobilisasi Melakukan penyadaran kepada umat Untuk sama-sama membebaskan Masjid al-Aqsa Tapi saya termasuk yang setih Ada juga ustaz yang ke sana Bahkan bangga saya sudah 10 kali ke sana Bahkan terakhir Disadari ataupun tidak terungkap nggak tahunya dia ketel afif juga Ketemu sama orang Israel juga Ketemu sama orang Yahudi juga Tapi maaf 1000 kali maaf saya tidak perlu sebut namanya Tapi itu ada kisah Pasukan Turki di Mesir Aksar Karena Turki ini pernah menguasai dunia Walaupun tidak seluruhnya Bukan tahun 2 tahun, bukan 10 tahun, 20 tahun Tapi beberapa abad Sampai khilafah turku sungai ini Diancurkan oleh Kamal Asatruk Dengan konspirasi dengan orang-orang Yahudi Tahun 1924 Ini obsesi Israel Raya Zionis Yahudi Dari Sungai Nil di Mesir Sampai Sungai Efrat di Iran Ini obsesi mereka Dan itu mereka gulirkan, dan mereka sudah mengadakan konferensi zonis internasional pertama di Basel, yang dipimpin oleh Theodore Hesler. Ini orangnya Pak. Ini orang udah mati, udah meninggal, yang hotel lebih panjang dari saya. Dan ketika mereka mengadakan pertemuan di Basel, mereka sudah punya proyeksi 50 tahun yang akan datang kita harus punya negara. Maka selama perjalanan waktu menuju 50 tahun kemudian Mereka bergerak dengan berbagai macam cara Sampai dideklarasikan berdiri negara Israel pada bulan Mei tahun 48 Ini Mimbar Salaudin Alayudu Ini kondisi dalam Masjid aqsa Sebelum dibakar oleh zonis Israel Saya perlu informasikan juga. Mimbar Saladin Al-Ajubi ini ada dua. Yang pertama di Masjid Al-Aqsa. Yang kedua di Masjid Umawi di Aleppo. Di Aleppo. Saya ketika menyampaikan bantuan rakyat Indonesia untuk rakyat Suriah. Saya masuk ke Aleppo. Tapi saya tidak diperkenankan oleh pemandu untuk datang ke Masjid. Masjid Umawi. Jadi Masjid Umawi ada di Aleppo di Aleppo. Satu ada juga yang di Damaskus. Kenapa? Karena pada saat itu sedang terjadi berkecamuk tembak-menembak, sniper juga berkeliaran, dan mereka nggak mau menanggung resiko karena kita tamu, karena tenaga kita dibutuhkan, karena kita relawan. Maka mereka menyarankan untuk tidak datang ke masjid tersebut. Padahal saya juga ingin masuk ke masjid itu untuk mencari informasi. Terutama berkaitan dengan mimbar Salahuddin Alayubi. Karena ini kaitan antara Suriah dengan palestin, Kaitannya negeri Sam. Ini Masjid Al-Aqsa yang di dalamnya ada mimbar Salahuddin Alayubi dan ini hangus dibakar oleh ekstremis Yahudi. Ini mimbar Masjid Al-Aqsa yang bernama mimbar Salahuddin Alayubi dibakar oleh teroris Yahudi. Pada tanggal 21 Agustus tahun 69. Jadi dibakarnya Masyidil Aqsa merupakan asbabul kisah berdirinya Okhi Dibakar bulan Agustus, Septembernya berdiri Okhi Ini kita lihat e, Masyidil Aqsa yang dibakar Kau muslimin dengan sigap memadamkan api yang menjilati Masyidil Aqsa hingga waktu asar kesokan harinya Jadi kalau misalkan sekarang Masyidil Aqsa kebakar Padamnya besok waktu asal Coba anda bayangkan Tentu anda akan bertanya-tanya Kenapa kok besok baru padam api Karena kerannya udah dimatiin oleh mereka Emang ini udah skenario Mereka ingin menghancurkan Masjidil Aksa Jadi dari dulu mereka udah punya skenario Ingin menghancurkan Masjidil Aksa Kemudian nanti mereka akan dirikan Sinanggok Yahudi mudah-mudahan panjang umur ada kesempatan kita akan bahas secara khusus mereka udah siapkan maket nih jadi dari dulu mereka sudah siapkan yang kedua umat Islam yang pengen masuk memadamkan api nggak bisa kenapa pintu-pintunya udah ditutup oleh mereka dijaga oleh mereka jamannya yang kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itulah skenario mereka ini Mesir-Lakso Yang dibakar oleh zonis Israel Dilihat dari kejauhan Alhamdulillah saya dapat Foto di komentar ini Asap tebal mengukur Ini bagian dalamnya Ya Coba anda bayangkan Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam yang pertama, tempat mihratnya Rasulullah SAW, dibakar sedemikian rupa. Ini bagian dalamnya, balok-balok yang hangus berjatuhan. Ya, ini kondisi dalam Masjidil Aqsa. Nah, ini yang saya katakan tadi, orang yang masuk ke Masjidil Aqsa Itu paspornya dari Indonesia khusus dari Indonesia karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik sama Israel. Itu cuma dikasih kartis. Ya, tahu banyak seperti masuk kedutaan, ya, masuk ke Ancol, dikasih kartis. kok Ustadz dapat kayak gini, emang saya dikasih. Jadi waktu saya mengisi pengajian di Pondok Indah ada ibu ibu, ya dengan bangganya mengatakan saya udah pernah komisioner Aksosa, saya udah sholat, alhamdulillah. terus bagaimana masuknya? Kami dikasih kartu sih. Boleh saya foto, Bu? Boleh saya foto Jadi dikasih ini, Pak. Paspornya nggak distempel. Jadi memang akal-akalan. Jadi Zionis Israel tahu dia tidak punya hubungan diplomatik sama Indonesia, tapi dia ingin mengambil manfaat dengan adanya Indonesia. Bagaimana caranya? Ya, Untuk yang umroh plus aksa silakan bahkan diservis oleh mereka Saya kan Ada teman-teman relasi dari travel Ada Pak Diceritakan Oleh pimpinan travel itu ke saya Bagaimana servisnya Sehingga tidak sedikit Jamaah umroh itu yang Terkena gondol fikri Contohnya apa Orang Indonesia kan suka belanja Royal kalau tuh belanja mah Royal. Itu diantar ke tempat perbelanjaan, souvenir, ada tempat perbelanjaan emas, kemudian mutiara segala macam lah. Ketika belanja selesai, maka rombongannya kan naik bis. Ya nama juga tour kan? Plus akso, dia naik bis jalan. Ketika dia jalan, manajer yang punya apa namanya bukan kios tempat dagangnya lah. Ya, karena dia dagang perhiasan. Itu dikejar bis tadi. Kemudian berhenti ada di depan bis. Kemudian naik ke atas. Jamaah umroh kita pada kaget semua. Ada apa nih? Mungkin ada yang belum bayar, mungkin ada yang ngambil, ketahuan sama CCTV kelihatan. Pada takut Saudara. Tapi orang ini dengan senyumnya Bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf Tadi ada yang terlupa untuk kami berikan Kami, dia kenalkan dulu Dia manajernya, dia pimpinan dari uh, Perusahaan tersebut Saya ingin memberikan cenderamata Buat ibu-ibu, semuanya yang ada Di mobil ini, langsung dari saya Tolong terima dengan baik Ini kenang-kenangan Dia kasih saudara sampai ke ujung Coba Bandingkan ketika Dia belanja di Mekah Ketika dia nawar Ruh, ruh, ruh. Kalau bisa ngusir pakai kaki, pakai kaki. Makanya ketika dia pulang ke Indonesia tuh orang Israel baik-baik. Manajernya sendiri yang langsung datang ngasih ke tangan kita coba. Orang Arab belum tentu kayak begitu. Tanpa disadari ini bagian dari gol Golfitri. Belum lagi ketika diajak. Ini wilayah Palestina yang kumuh, yang kotor, yang becek. Ini wilayah Palestina yang diambil alih oleh Israel. Jalannya mulus. Bangunannya bagus. Sampai Indonesia bilang, Tuh lihat orang Palestina jorok-jorok, kotor. Saya lihat sendiri tuh, Bagaimana rumah orang Israel bagus-bagus, Jalannya mulus, bersih. Tidak ada tuh sampah. Lihat, bukankah ini gue berfikir? Yang sholat Karpetnya Mungkin bagusan ini Itu masa karpet nggak bisa diganti baunya Jauh-jauh dia pergi ke Masjid aksa, Sampai Indonesia dia bilang Karpetnya bau lah kotor nggak diganti segala macam Dia nggak pikir ini negeri ini masjid Dikuasai oleh zonis Yahudi Bagaimana untuk mengganti karpet Siapa yang bisa bawa Masuk ke dalam Jemaah yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham tak jemaah apa yang saya maksud? Ini namanya Ghusul Fikri, perang pemikiran. Bukan dikocok lagi pola pikirnya. kita dicuci sedemikian rupa. Akhirnya ujung ujungnya apa? Kenapa kita tidak menjalin hubungan diplomatik saja sama Israel? Orang baik semacam itu, bahkan ada seorang aktivis saudara, teman saya juga. ketika dibawa keliling ke Amerika segala macam berubah pola pikir. Perpustakaan yang paling lengkap itu di pals apa di Amerika dan Israel. Yang paling lengkap. Dia enggak tahu perpustakaan yang ada di Umul Qura, yang ada di Medinah, yang ada di negeri-negeri muslim yang lain. Sampai berubah padahal dia nulis buku tentang Zionis. Tapi ketika dia diajak keliling kayak begitu dia berubah. Nah ini adalah bagian dari botol fitur Kita lanjutkan lagi Jadi tiket masuknya kayak begini Nah Tiket masuk mesin Aksa pakai kartu Sudah Sekarang saya tanya Anda masuk ke mesin ini Ninggalin KTP gak? Hah? Ada yang ninggalin KTP? Disitu dijaga sama satpam gitu Maaf pak aturan sekarang harus tinggal KTP Ada gak? Lihat Aman Alhamdulillah Tapi di Palestina ni pakai kayak begitu. Ini bukan nomor satu, Saudara, bukan. Ya. Coba Anda bayangkan, begitulah duka citanya saudara-saudara kita di sana, sedihnya saudara-saudara kita di sana. Wilayah Palestina yang hilang, ini tahun 46. Ya, masih mayoritas wilayah Dikuasai oleh rakyat Palestina Tahun 47 sudah mulai berkurang Tahun 67 sudah mulai berkurang Tahun 2010 sudah mulai berkurang Udah kayak begini Saya ingin memberikan analogi kayak begini Anda tahu yang namanya daerah uh, Duku Atas Kebun Kacang Kebun Melati Tahu ya Nah, Sengaja saya sebut Nama tersebut karena wilayah daerah sini. Jadi orang Syahbudi kalau dia ingin pergi ke daerah Benhill itu harus izin, Saudara. Kenapa? Karena wilayah Syahbudi ini dipagar dengan tembok yang tingginya 8 meter. Karena ini wilayah Palestina yang dikuasai oleh Palestina oleh Palestina. Padahal yang di Benhill itu wilayah Palestina juga, tapi dia harus izin dari Israel. Kalau dia pengen ke kebun kacang Dia harus juga izin menunjukkan identitasnya dulu. Pada kebun kacang wilayah Palestina juga banyak saudara di sana. Itulah yang terjadi saat ini. Makanya tidak mengherankan mau ke kebun kacang itu bisa tiga jam, 4 jam baru sampai. Bukan karena macet, bukan. Tapi antrinya untuk lewat border. Makanya kenapa Amerika berjuang mati-matian, bercucuran darah, mengorbankan nyawa. Karena mereka ingin merdeka Sebagaimana halnya bangsa Indonesia merdeka Makanya mereka mengatakan Al-Aqsa menunggu-nunggu kau bebaskan Apa yang sudah kau lakukan Nah ini Alhamdulillah pidato Jokowi soal boycott produk Dinilai akan bernampak luar biasa Dan memang demikian Dan itu disampaikan dalam konferensi Cuman yang sangat kita sesalkan Belum seminggu Belum dua hari Sudah ada klarifikasi dari jurubicara di istana Saya ketika diwawancara, saya katakan ini secara etika internasional, ini memalukan Apakah jurubicara presiden hadir dalam membahas gerak Yang disepakati dalam KTT Kalau nggak hadir, kenapa dia berbicara semacam itu? Oh ini mungkin dari presiden, presiden sampai detik ini saya belum dengar, belum membaca, mengklarifikasi omongan Makanya kata orang Sumatera bilang, omongan pertama yang didengar Omongan kedua itu hanya, istilahnya itu, bukan omongan utamanya, itu persepsi Jemaahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Makanya tidak mengherankan Hari Seninnya langsung diklarifikasi lagi Oleh Menteri Luar Negeri Kemudian selanjutnya diklarifikasi lagi Oleh Luhut Nah ini kan kita bertanya-tanya Kok kertasan negaraan kita model kayak begini Tamunya masih tidur di hotel Di sini Kemudian omongan kita udah berubah Itu bukan boycott produk Tapi boycott kebijaksanaan Padahal di dalam statementnya Tidak ada boycott kebijaksanaan Jokowi dorong negara Oki buat produk Israel. Beberapa media mengutip ungkapan semacam itu. Tapi kok ada perubahan semacam itu? Saya bilang kalau memang itu pesanan dari negara asing kepada juru bicara presiden, usut itu juru bicara presiden. Kenapa demikian? Karena ada pihak-pihak tertentu yang ingin masuk ke dalam kebijakan negeri kita. Nah ini kalau ingin memboikot produk Israel, ini dia kodenya Sebenarnya di Eropa, beberapa negara itu sudah memboikot Ini di antara produk-produk, Anda bisa lihat Ini alamat website websitenya Sebenarnya kita termasuk yang belakangan, tapi tidak ada masalah Menurut saya Ketegasan ini perlu Ini produk-produk yang di boycott, dan ini sudah berlangsung di negara-negara Eropa khususnya ya, dan beberapa negara lainnya termasuk di Malaysia Israel larang Menlu masuki tepi barat ini saya kutip dari Republika ya, dan ini menegaskan bahwa itu dikuasai mas, dikuasai oleh zona Israel ini wilayah Gaza di waktu malam ini bersifat Nitzel Aviv ini Yerusalem ini, ini Aman Yordania ini, ini Hebron Nah, ini Gaza yang tidak disebut-sebut dalam konferensi kemarin dalam statementnya. Padahal Gaza Gaza sudah hancur-hancuran. Nah, ini bagi jamaah yang ingin membantu silakan. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebagai akhir saya ingin informasikan kepada jamaah, Alhamdulillah pada Jumat yang lalu kita mengadakan penggalangan dana di masjid ini untuk Palestina dan alhamdulillah terkumpul dana 13.465.500 rupiah dan pada hari ini kuitansi dari pengumpulan dana itu akan saya serahkan kepada pengurus ya sebagai pertanggungjawaban kita mudah-mudahan pertemuan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim Allah menolong ikwanna awal mujahid fi gaza Palestina wal quds wa suriah wa misir wal libya wa yaman wa bik kulli makan lizaman taqabbal minna innaka alim wa tub alayna innaka antat rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا جنات النعيم الابرار عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين نبدا التطير بالدعاء بقرار المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته